السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له له Wa man yudril falaha dia lah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadun abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa maghwadah Amma ba'd Hadirin jamaah masjid Dan khasudirman yang dimuliakan Allah Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur hadirat Allah Ta'ala Yang hanya dengan limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya lah Maka kita senantiasa bisa melaksanakan amal ibadah, aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari Dan juga semua itu tak lepas dari pertolongan Allah yang senantiasa ada kepada kita, terutama nikmat yang paling besar itu adalah nikmat hidayah, nikmat petunjuk dari Allah yang, memberikan, yang diberikannya kepada hati-hati setiap muslim untuk selan, senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Kita lihat bagaimana betapa banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang belum mendapatkan hidayah dari Allah. Sehingga masih enggan Untuk mendekatkan diri Paling tidak, yang paling utama adalah Masih banyak mungkin Saudara-saudara kita, teman kita Yang masih enggan Melaksanakan sholat saja Sholat sebagai tiang agama Sholat yang merupakan kewajiban Pokok penanda Pembeda antara muslim Dan kafir Masih banyak yang Enggan melakukan Itu menunjukkan bahwa Masih banyak orang-orang yang Mungkin tidak seberuntung kita Yang Allah gerakkan hatinya Untuk melangkah beribadah kepada Allah Menunaikan kewajiban utama Kenapa orang-orang lalai? Karena orang merasa Kurang atau kurang merasa pentingnya Sholat Orang merasa bahwa Tidaklah itu sebagai prioritas dalam hidup Yang prioritas adalah Bagaimana menghasilkan banyaknya harta Atau menyelesaikan urusan dunia Sehingga hidupnya di dunia pun Ia seakan hanya untuk Bekerja-bekerja Seperti ungkapan e, Seorang ulama Kalau tidak salah Buya Hamka atau siapa yang mengatakan Kalau cuma hidup untuk kerja Maka binatang pun juga bekerja Jadi Tidak ada tujuan uhrawi. Bahwa hidup akan berakhir. Bahwa hidup akan mati. Lalu apa yang kita persiapkan setelah mati. Karena apapun yang telah kita gapai. Harta yang telah kita capai. Tidak akan dibawa ke alam kubur. Nah ini yang menjadi pembeda. Pembeda antara orang-orang mu'min. Dengan orang-orang yang tidak beriman. Pembeda antara orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah. Dengan orang-orang yang masih tersesat Maka kita manfaatkan e, Hidayah yang Allah berikan ini sebaik mungkin Dengan e, berusaha maksimal Mengkaji ayat-ayat Allah Apalagi berada di rumah Allah seperti di masjid yang mulia ini Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Pada kesempatan kali ini Saya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Segenap pengurus masjid Dan para ikhwah yang Menyukseskan penyelenggaraan kajian ini Karena insya Allah Semua kita yang terlibat di dalamnya Juga akan mendapatkan nilai Jihadnya masing-masing di sisi Allah Semua yang terlibat Mulai dari yang hadir yang mengajar, yang menyelenggarakan semua akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala bila memang niatnya ikhlas dillahi ta'ala nah itulah yang kita harapkan dan pada kesempatan ini saya dipercaya untuk menyampaikan isi dari buku yang pernah saya tulis sejak tahun 2010 ini yaitu buku tentang Fatillah amal. keutamaan-keutamaan amal soleh yang e, merupakan motivasi dari setiap kita sebagai muslim untuk melaksanakan amal kepada Allah. Ini kita kalau mau ngamalin ini kira-kira kita dapat apa? Gitu. Nah, itu semua adalah yang disebut dengan tarik atau iming-iming dari Allah bahwa Allah di, di samping E, rasa di samping kewajiban kita untuk beribadah tapi Allah adalah Tuhan yang maha membalas maha membalas apa yang e, dilakukan oleh setiap hambanya bila seorang hamba melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya ada balasan dari Allah dan balasan itu tidak sekedar global yang baik dapat pahala yang buruk dapat dosa yang baik masuk surga, yang buruk dapat neraka tetapi ada rincian-rincian yang kadang-kadang Allah sampaikan Kalau anda melakukan ini, anda dapat ini Kalau anda tinggalkan ini, anda dapat ini Sebaliknya Ada juga yang namanya tarhib Ancaman Allah Kalau anda lakukan ini Maka anda akan dibukung dengan begini Baik di dunia maupun di akhirat Nah ini semua Menjadi satu Fadilah Fadilah itu artinya kelebihan yang Allah berikan Kepada kita umat Muhammad Wasallam diberikan berbagai banyak pahala jalan menuju surga dan semoga kita termasuk orang-orang yang menempuh jalan ini maka buku ini saya beri judul Tarifus jalan orang-orang soleh yang merupakan jalan para penghuni surga karena jalan ke surga itu ada ribuan banyaknya Dan itulah bentuk rahmat Allah. Allah tidak jadikan jalan ke surga itu hanya satu. Harus begini saja. Tapi banyak jalan sesuai dengan kemampuan masing-masing umat. Yang memang setiap manusia yang menjadi hamba Allah ini. Beda-beda potensinya. Beda-beda kemampuannya. Maka dia bisa masuk surga dari pintu mana saja. Dari jalan mana saja yang akan menyampaikannya nanti. Yang pertama yang harus... Kita tekankan atau kita tanamkan Dalam keyakinan kita Bahwa kita sebagai hamba Menjalankan Apa yang Allah gariskan di dunia ini Namanya sebagai seorang hamba Menjalankan Perintah dan meninggalkan larangan Dan Allah sebagai Tuhan Yang maha kuasa, yang maha tahu Apa yang terjadi dan belum terjadi Telah menetapkan Siapa hamba-hambanya yang menjadi Penghuni surga dan siapa Hamba-hambanya menjadi penghuni neraka Semua telah ditakdirkan oleh Allah Hanya saja itu tidak dikasih tahu ke kita Tidak diberitahu kita Apakah kita akan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka Maka Dengan itu Kewajiban kita lah Untuk optimis Bahwa kita merupakan penghuni surga Tapi Dengan syarat kita menjalankan Menjalankan jalan yang memang telah ditetapkan Ini bagian dari akidah kita Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa setiap kita sudah ditentukan oleh Allah ini namanya iman kepada takdir takdir Allah yang telah menentukan e, nasib para hambanya sebagaimana hadis dari Imran bin Musa'id seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang e, luar biasa salah e, apa e, punya kelebihan bisa bercakap-cakap dengan malaikat saking e, dekatnya dia kepada Allah dan juga termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis, sahabat salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dan mengajarkan agama ke tabiin yang berada di daerah Syam. Imran bin Husain bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita ini sudah ditentukan oleh Rasulullah? Apakah kita sudah ditentukan oleh Allah akan masuk surga atau neraka? Kata Rasulullah, ya, sudah ditentukan kita ini oleh Allah. Kak Imran mengatakan, kalau gitu buat apa? Kita beramal, terus sudah ditentukan Jawab Rasulullah, semua akan Dimudahkan lima Semua akan dimudahkan Sesuai dengan Dia diciptakan takdirnya kemana Jadi nanti kalau kita lihat Ada orang gak mau beramal, berarti dia calon Kemudian neraka Karena gak mungkin Orang diterima imannya oleh Allah Tanpa amal sedikitpun Ini juga merupakan bagian dari akhidah Al-Sunnah wal-Jamaah Bahwa amal merupakan syarat Syarat sahnya iman Karena iman itu adalah eh, bil bilqal Pembenaran dalam hati Iqrar bil lisan Mengucapkan dengan lisan Bahwa kita beriman dan bersaksi Tiada, tiada ilah selain Allah Dan Muhammad adalah keputusan Allah Dan amal bil arka mem, me, Mengaplikasikan Perintah-perintah Allah itu dengan Amalan dengan anggota tubuh kita Jadi Orang yang Ditakdirkan oleh Allah Sebagai penghuni surga Akan tampak padanya Ciri-ciri itu Minimal menjelang akhir hayatnya Nah kita tidak tahu kapan Hayat kita berakhir Ya, ya bisa saja e, Namanya orang e, Namanya nasib ya Apalagi kita ini kan belum nyampe rumah ya Bapak-bapak ibu-ibu sekalian ya Mari banyak berdoa kepada Allah Ya, Ada saja orang jalan Jalan akhir hayat manusia Bukan nakut-nakutin bapak ibu sekalian Tapi mari kita berharap ya Kita kecelakaan atau apa yang jangan sampai Tetapi kita semua tidak tahu Apa nasib kita yang akan datang Maka Kita yang Bekerja di luar rumah Lalu pulang ke rumah Dengan melalui lalu lintas Ibu kota yang sedemikian ini Kita banyak-banyak minta kepada Allah Untuk dijadikan selamat Selamat Dunia akhirat bisa pulang dengan Selamat dan Tentunya semua orang akan menginginkan itu Maka banyak-banyaklah berdoa habis sholat Terutama habis sholat maghrib Banyak-banyak berdoa Apapun doa yang diajarkan oleh Rasulullah Misalnya kita ucapkan Bismillahiladzih لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تiga kali. karena dalam hadis disebutkan siapa yang mengucapkan doa itu pada sorenya maka dia akan dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak diinginkan. apapun yang kita tidak inginkan sampai paginya. dan siapa yang mengucapkan itu di waktu paginya dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak diinginkan sampai sorenya. Tiap habis sholat subuh eh, tiap, Ya sholat uh, Maghrib dan subuh Senantiasa kita ucapkan doa itu Di akhir sholat kita ya, Dalam dalam akhir zikir kita Nah Intinya kita kan tidak tahu Apa yang akan terjadi ya. uh, Apa yang uh, apa Orang bisa saja meninggal Karena kecelakaan Orang bisa saja uh, meninggal Karena sakit jantung apapun bisa terjadi. Nah, tetapi kita persiapkan sebelum itu semua terjadi, kita persiapkan diri kita agar meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi takdir itu telah ditentukan oleh Allah. Juga diperkuat oleh hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan dalam sahihain, Al-Bukhari dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mereka berdua meriwayatkannya dari jalur Al-A'mash Sulaiman bin Mihran dari Zaid bin Wahab dari Abdullah bin Mas'ud yang mana Abdullah bin Mas'ud mengatakan haddatha Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam wahwa kalimat itu ada di uh, semua versi riwayat dan semua bermuara kepada Sulaiman bin Mihran Al-A'mash uh, Rasulullah s.a.w alaihi as wasallam as-sadiqul al Orang yang benar dan dibenarkan menceritakan kepada kami apa ceritanya? Rasulullah bersabda: Inna ahadakum yujukinna ahadakum yujumahukalkuhfi bapuni ummihi arma ini Seorang dari kalian atau kalau bahasa Inna ahadakum atau sesungguhnya salah seorang dari kalian terjemah bebasnya adalah setiap kalian pasti setiap kalian pasti itu lebih detil daripada kalimat setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya itu selama 40 hari dari benih-benih air mani mukfah dalam salah satu riwayat ada kalimat mutfah. ya dalam bentuk air mani dalam riwayat Al-Bukhari hanya muslim meriwayatkan dengan detaksi Tsumma yakunu 'alaqatan fi dzalika tsumma yakunu fi dzalika 'alaqatan misla dzalika ada kata fi yang sedikit membuat beberapa tafsiran berbeda. Dan di sini saya menggunakan redaksi Muslim. Tsumma yakunu fi dzalika 'alaqatan misla dzalika. Kemudian selama 40 hari itu pula menjadi segumpal darah. Jadi dari ada mari 40 hari segumpal menjadi 'alaqah, segumpal darah. Ya, di mana itu adalah de Proses awal penciptaan manusia, sebagaimana Firman Allah, "إِكْرَاهِ بِسْمِ رَبِّكَنَالْجَالَكَ خَلَاقَالْإِنْسَانَ" Amin. Alak. Jadi manusia diciptakan dari alak-alak, segumpal darah, selama 40 hari. Jadi selama 80 hari itu masih menjadi segumpal darah. Suma yakunu, mutaqatam Kemudian menjadi segumpal tulang pada selama itu pula. sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Mu'minun penciptaan manusia itu dimulai dari nutfah, kemudian alafah kemudian menjadi mutrah, segumpal darah Dan dari segumpal daging maaf, mutrah itu segumpal daging kemudian daging itu dijadikan segumpal tulang tulang, belulang makasawna u'idwa malahma Summa anshah Nahu khalpan aqat katabar Allah subhanahu kami bungkus dia dengan tulang belulang dan dijadikan bentuk yang lain bentuk penciptaan sesuai dengan yang Allah inginkan maka maha suci Allah yang merupakan sebaik-baik pencipta. Nah pada keempat puluh hari inilah keempat puluh hari ketiga inilah berarti hari ke 120 summa yursalul malak. Kemudian diutuslah malaikat ke alam rahib, wayum kufihir roh, meniupkan ruh kepada anak manusia ini. Tadi wayum maru di armaikalima dan malaikat ini diperintahkan oleh Allah untuk menulis empat hal, bika birisutih, wa amalihi, wa ajalihi, wa shakiyun ausaid. Empat hal yang ditulis oleh Allah sejak di alam kandungan kita itu adalah. Ini dicatat nih, ini bayi yang mau lahir ini. Pertama ditulis rezekinya, uh, dikatfiriskhi, kemudian ajalnya, kemudian amalnya, dan yang terakhir adalah apakah dia syafi orang yang sengsara yaitu masuk neraka, ataukah syait orang yang bahagia yaitu masuk surga. Ditulis semua oleh Allah dalam. Sejak dalam alam kajian sebenarnya sudah ditulis oleh Allah sejak lama sebelum dunia ini diciptakan pun telah ditulis oleh Allah. Karena Allah Maha tahu dan takdir Allah itu terjadi sekaligus tidak ada pengetahuan Allah yang istilahnya Allah baru tahu sekarang tidak ada atau yang dikenal dengan istilah al-bad'ah, sebagaimana konsep yang dituduhkan kepada Syiah. Apakah Allah bisa mengubah keputusan takdir yang sudah ditulis Lauhul Mahfuz diubah oleh Allah karena muncul pengetahuan baru bagi Allah? Itu tidak mungkin. Tuhan tidak mungkin muncul pengetahuan baru karena segala sesuatu telah diketahui oleh Allah sebelum diciptakannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa la ilaha ghairuh." Demi yang tiada ilah selain Dia, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah حتى ما يقول بينه وبينها إلا ذرّة، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بأعمال أهل النار، فيقولها. demi Allah، sesungguhnya akan ada, akan ada. tidak tidak banyak, tapi akan ada dari kalian yang atau dari umat manusia ini yang sudah beramal dengan amalan ahli sorga sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan sorga kecuali sehasta، ذرّة، sehasta. Tetapi karena sudah ditakdirkan Di sisi Allah sebagai penghuni neraka Maka dia akan Sempat-sempatnya sebelum ajal melakukan Amalan akhir neraka Sehingga dia pun masuk neraka Banyak Banyak itu kejadian ya, Orang yang sudah rajin beribadah Tapi kemudian menjelang akhir hayatnya malah Ada yang murtad Bahkan itu ada di masa salap sekalipun Dan juga misalnya kita pernah mendengar kisah Seorang yang seorang dari kalangan Bani Israel yang sudah beribadah puluhan tahun kepada Allah tapi di akhir hidupnya dia dititipkan seorang anak perempuan yang sakit oleh saudara-saudara laki-lakinya yang pergi berperang karena setan terus menggoda akhirnya singkat cerita dia memperkosa wanita ini lalu karena ketahuan hamil dia takut ketahuan maka dia bunuh akhirnya karena ketahuan ditunjukkan oleh setan kuburannya Maka kemudian dia akhirnya disiksa ramai-ramai dan dia pun malu setengah mati. Padahal dia sudah dicatat sebagai sudah sudah dikenal oleh masyarakat sebagai seorang ahli ibadah dalam biharanya sendiri. Akhirnya syaitan pun datang untuk mengatakan dia untuk kafir. Dia pun menurut saja dalam keadaannya yang bingung itu, dalam keadaannya yang sudah tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya dia pun mati dalam keadaan kafir. Bayangkan orang yang tadinya sudah sekian puluh tahun beribadah hanya di dalam mihraf di dalam biaranya lalu kemudian di akhir hayat dia menjadi kafir. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi, tapi itu bukan insyaallah bukan sebuah fenomena. Ya. Maka kita berharap bahwa akhir kehidupan kita, kita minta kepada Allah, kalau bisa tiap abis salat itu kita jangan lupa berdoa, ya Allah, matikan saya ini dalam keadaan husnul khatimah. Kalau terus-terusan Itu aja kita doakan Insya Allah akan Pasti akan Allah kabunkan Selalu berharap Karena itulah yang paling penting dari hidup kita Apalagi yang paling penting Coba Yang paling penting adalah Bagaimana kita bisa mati dalam keadaan Husnul khatimah. Nah harapannya adalah Dari awal hidup sampai akhir hidup Husnul terus Artinya baik terus kehidupan kita Jangan sampai pernah ada menjadi orang jahatnya lah, gitu. Ya kalaupun pernah menjadi jahat Segera kembali ke jalan Allah bertobat karena yang namanya manusia pasti ada pasang surut hidupnya ada saja kealpaan, ada saja kesalahan kekhilafan yang terjadi ada juga yang ada khilafnya terus menerus atau menikmati khilaf itu tapi paling tidak harapan kita adalah sebelum ajal kita sampai sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah kita sempat bertobat dan menjadi orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. nah sebaliknya dalam hadis ini juga lanjutan wa inna ahadakum la yamalu bi amali ahli anam hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa ziraa fa yasbiqu alaihi alkitab fa yamalu bi amali ahli aljannah fa yadkhulaha dan lakana ada orang di kalian yang sudah beramal kayak penghuni neraka bejat seumur hidup durjana seumur hidup atau bahkan mungkin kafir tadinya Sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan neraka Kecuali sehasta pula Tetapi karena telah ditakdirkan Bahaya sebuah alaikum kita Telah ditulis tadi itu oleh malaikat tadi itu Sebagai penghuni surga Maka akan diberi kesempatan oleh Allah Dia untuk bertaubat, Sehingga dia sempat untuk melakukan amalan Ahli surga Sampai dia pun memasukinya Nah itu semua Banyak kisah-kisah yang juga seperti itu bahkan ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang tadinya kafir kemudian sempat ikut perang sahabat Nabi seorang apa sempat ikut perang akhirnya dia mati di medan perang dan itu diceritakan dalam sejarah lewat perang Uhud ketika dia ditanya dia berperang untuk membela agama Allah artinya dia sudah sempat masuk Islam maka Rasulullah mengatakan dia masuk surga da hal jannata wa lam yasjud billahi sajada Meskipun belum sempat sujud satu sujud pun kepada Allah, jadi baru masuk Islam saat itu, langsung berperang dan mati. Nah, itulah orang yang orang non-Muslim yang masuk Islam begitu mengucapkan Ashhadu Allahilahulahuloh Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah maka dihapuskan oleh Allah semua dosa-dosanya. Dosa paling besar itu apa? Dosa paling besar itu adalah syirik. Dosa paling besar itu adalah kafir, beragama selain agama Islam itulah dosa paling besar, makanya sebaik apapun orang kafir tidak akan ada nilainya di sisi Allah gitu. jadi sebaik apapun orang kafir, Allah perintahkan kita tetap untuk memberikan barok kepadanya apalagi kalau dalam masalah kepemimpinan, jadi sebaik apapun orang kafir, maka dia tidak boleh menjadi pemimpin kaum muslimin sampai dia masuk Islam itu adalah bagian dari akidah nah, jadi itulah dosa terbesar saja diampunkan oleh Allah apalagi yang lain-lain, jadi kalau tadi orang kafir itu semasa hidupnya adalah pos judi orang kafir itu semasa hidupnya adalah mucikari, orang kafir itu semasa hidupnya adalah uh, apa, uh, kepala perampok, dan lain-lain begitu dia masuk Islam maka dia langsung dihapuskan uh, dosa-dosanya itu tapi kebaikan dia di masa lalu dihitung ulang, artinya di dihidupkan diaktifkan kalau kayak alat dia diaktifkan jadi kebaikan orang kafir itu di stop oleh Allah tidak tidak diaktifkan begitu dia masuk Islam diaktifkan kebaikannya dapat pahala dari tiap kebaikannya berdasarkan hadir eh, Hakim bin Hizam Hakim bin Hizam ini sahabat Rasulullah yang eh, berusia panjang 120 tahun dia baru masuk Islam umur 60 tahun jadi dia menghabiskan waktu kafir 60 tahun Islam 60 tahun nah Dia terkenal sebagai di waktu kafirnya, di waktu masih jahiliyah, dia terkenal sebagai orang yang sering bersedekah, sering memuliakan tamu, pokoknya orang baiklah. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, amal baik saya dulu itu akan dicatat nggak oleh Allah? Waktu saya kafir itu. Apa dianggap di nol juga? Kata Rasulullah, "Aslamta bima min khair. Kamu masuk Islam membawa amal-amal baik itu dulu. Jadi amal baikmu dicatat oleh Allah, tapi amal burukmu dihapuskan. Semua. itulah rahmat Allah. Makanya kita kalau ada orang masuk Islam itu wajib iri. Wajib iri. Kita ini bawa dosa sedemikian besar sekarang ini. Entah kalau kita mati sekarang ini gimana tentang jawaban kita. jangan-jangan dosa kita lebih lebih berat timbangannya daripada amal ibadah kita. Maka kita wajib iri kepada orang-orang yang telah nol dosanya. Pada saat dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, bagaimana cara irinya? Cara irinya mari kita juga nipro Dapat pahala dari dia, ngajarin dia Ajaran agama Maka kalau ada orang baru masuk Islam Berusahalah kita untuk Menjadi perantara dia dalam kebaikan Membimbing dia, kalau kita tidak sanggup ngajar Kita yang tunjukin tempat tempat belajar Kita yang membimbinglah, gitu lah Dia mungkin Awam Dia mungkin bodoh Baca Quran aja masih belajar Ya tetapi dia dia dia adalah orang yang mulia, paling mulia pada saat itu karena dosa-dosanya telah dihapuskan semua oleh Allah. Nah, kita mencari berkahnya dengan menjadikan dia muslim yang baik. Begitu. Nah, begitulah e, konsep dasar bahwa kita sebagai e, umat manusia ini memang telah diciptakan oleh Allah dengan takdirnya masing-masing, tetapi itu semua tidak boleh membuat kita itu tadi seperti kata Imran bin Husayn kalau gitu kuat apa beramal kata Rasulullah beramal saja justru amal itu yang akan menjadi uh, petunjuk orang ini bakal ke surga atau ke neraka ya. intinya adalah sebagai manusia yang kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita besok kita ini hamba Allah maka kita berkewajiban untuk selalu berharap kepada Allah hidup kita ini ibarat pedagang yang pedagang itu kan dia selalu berharap untuk untung Dan juga selalu takut rugi. Pedagang pasti bisa merasakan itu. Orang yang punya toko misalnya, biasanya paling rajin kerjanya, ya. karena kan pemasukan dia tergantung bagaimana uh, apa, cash flownya di tokonya itu. Ya. Kalau seorang pegawai yang punya gaji tetap misalnya, kalau ada kesempatan libur ya dia libur, karena gajinya tetap. Tapi kalau pedagang, dia nggak dagang nggak ada duit. Nah, Begitulah hidup kita. Seorang pedagang selalu berharap untuk untung. Makanya dia dagang. Dia buka toko. Karena ada harapan. Kalau kira-kira nggak -kira ada pembelian, dia mending tutup. Bukan begitu. Adanya harapan itu yang membuat dia rajin bekerja. Begitu pula seorang muslim. Seorang muslim senantiasa berharap Allah akan memberikan pahala kepadanya. Itu yang membuat dia makin rajin ibadah. Sholatnya bukan cuma yang wajib ditambah yang sunnah. Puasanya bukan cuma yang wajib, juga yang sunnah. Zakat sedekahnya bukan hanya yang wajib, juga yang sunnah. Makin giat dia beribadah. Kenapa? Ada harapan... untuk diberi diganjar oleh Allah. Di satu sisi dia juga takut. Nanti kita akan bahas itu kalau pada bab arwaja dan khauf. Di satu sisi dia juga takut jangan-jangan nanti Allah nggak terima ini amal, jangan-jangan nanti di akhirnya malah merugi dan masuk neraka. Begitu pula pedagang itu. Jadi dia takut dagangannya rugi, maka bagaimana supaya tidak rugi, dia jaga baik-baik. Ya. Tidak mungkin dia tinggalkan tokonya dalam keadaan terbuka mengundang pencuri. Dia pasti kunci dulu kalau dia pergi Atau Tidak mungkin juga Dia dia akan berusaha untuk berbuat baik Dan memberikan servis yang terbaik kepada pelanggan Agar pelanggannya tidak lari Semua itu dia lakukan karena harap untung besar Dan takut rugi Begitu pula kehidupan kita Kalau kita takut amal kita ini musnah Amal kita ini sia-sia Maka kita jaga amal itu dari Segala kotoran-kotoran maksiat. Supaya Supaya kita tetap untung besar di akhirat dan tidak rugi begitulah kehidupan seorang muslim sejati apa ada sesi tanya jawab oh ada sampai jam berapa sampai isya isya jam berapa oh 27 baiklah kalau begitu sekarang ini memang sudah masuk uh, hampir uh, 10 menit lagi ya uh, mungkin saya bersingkat pada muqat ini Ketika kita menjelaskan fadilah amal... Ketika kita menjelaskan... Keutamaan-keutamaan amal... Tentu harus berdasarkan sumber-sumber yang valid Atau hadis-hadis yang soheh... Dari Rasulullah SAW... Atau ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran-penafsiran yang... Benar dari... Para ahli tafsir... Kalangan... Sahabat Nabi SAW... Dan seterusnya... Yang bermadhajkan Ahlus Sunnah... Wal jamaah. Itu semua menjadi... patokan. Karena banyak juga kita mendengar ceramah-ceramah para ustadz, misalnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan-keutamaan amal, tetapi tidak valid datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah hadis palsu misalnya. Atau hadis yang dibuat-buat. Karena banyak juga orang zaman dulu membuat hadis hadis-hadis palsu demi menarik perhatian orang seperti kisah hadis palsu tentang keutamaan surah-surah dalam Al-Qur'an. Konon katanya dia disebahkan dia bikin sanat sendiri Kemudian dari Ubay bin Kaab. Kenapa dipilih Ubay bin Kaab? Karena Ubay bin Kaab adalah karyanya uh, Rasulullah dan salah satu penulis wahyu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebut langsung oleh Allah namanya uh, agar Rasulullah membacakan Alquran itu kepada Ubay bin Kaab. Jadi ketika uh, turun wahyu kata kata Rasulullah kepada Ubay, dia panggil Ubay. Kata Rasulullah Ubay. Allah memerintahkanku untuk membacakan Al-Quran kepadamu oke okay, Rasulullah, tapi Ubay Allah memerintahkan, nah, Ubay nanya dulu ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku? kata Rasulullah, nah iya, fabaka Ubay. maka Ubay menangis menangis, bagaimana bangganya dia namanya disebut oleh Allah coba kalau nama kita disebut oleh, siapa idola kita? disebut oleh tokoh yang Tidak di dalam media sosial saja, di mention oleh tokoh yang menjadi idola kita. Gimana perasaan? Ini disebut oleh pencipta seluruh alam semesta. Spesial Namanya disebut. Tidak bisa terbayangkan bagaimana terharu dan bahagianya Ubayi kala itu. Jadi dia buat hadis palsu dari Ubayi tentang keutamaan tiap surah dalam Al-Quran. Begitu ditelusuri, ternyata dia yang bikin orang ini. Ditelusuri oleh para ahli hadis, ternyata dia yang bikin. ditanya motivasinya kenapa bikin hadis palsu padahal Rasulullah kan telah mengancam man kata ba'alayya muta'ammidan falyatabawwa maka adahu siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka silakan menempati tempat duduknya di neraka alasannya apa aku melihat orang-orang sudah tidak peduli dengan Al-Qur'an maka aku ciptakan sendiri hadis ini katanya supaya orang-orang tertarik kembali untuk membaca Al-Qur'an maksudnya baik maksudnya baik tapi caranya salah tetap saja salah Karena itu dengan dengan begitu adalah dia menarik orang untuk menjadi baik sementara dia sendiri hancur dengan melakukan kedustaan atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi seperti apa lilin menerangi orang dia sendiri meleleh sampai habis gitu nggak boleh gitu kalau mau menyelamatkan orang selamatkan juga diri kita sendiri dulu makanya berdoa keselamatan doakan diri sendiri dulu baru kemudian orang lain. Nah, ini ada ada motivasi sebagian orang menciptakan hadis-hadis palsu terutama dalam masalah fadilah amal ini. Ada juga hadis palsu itu terjadi karena orang salah tangkap, salah dengar. Gurunya menceritakan sebuah pepatah atau gimana lah itu atau perkataan ulama, dia nya sambil ngantuk. dia pikir itu adalah hadis Nabi. karena kalimatnya yang indah dia, besoknya dia cerita ke muridnya ada hadis nabi begini, padahal itu adalah pepatah, ada juga yang seperti itu lama kelamaan turun temurun diajarkan terus, akhirnya orang meyakini sebagai hadis nabi ada pula orang yang tidak sengaja memalsukan hadis tetapi dia orang yang hafalannya nggak kuat kayak dengar ceramah begini ustaznya menyampaikan sekian puluh hadis menyampaikan pula sekian puluh pepatah Dengan sanatnya ustaznya menyampaikan dia catat atau dia ingat lah katakan. Ada 10 hadis misalnya 9 dia ingat, 1 dia kecampur antara hadis dengan pepatah misalnya. Jadi dia sanadnya dia ingat, matanya dia lupa. Ah bisa jadi seperti itu. Ada yang seperti itu dalam dunia hadis itu biasa. Maka diteliti lah oleh para ulama hadis kenapa ini hadis ini begini-begini. Kenapa kalau diantar misalnya salah satu cirinya hadis itu dhaif atau palsu adalah kalau misalnya dia ada seorang diceritakan dari gurunya yang ahli hadis yang punya banyak murid diantara sekian puluh muridnya gak ada yang menceritakan hadis itu kok tiba-tiba dia sendiri yang menceritakan padahal dia sendiri juga bukan orang dekat dia cuma sesekali datang maka patut dicurigai jangan-jangan dia salah dengar dan itu yang paling sering terjadi itulah yang penyebab kenapa ada hadis-hadis lemah hadis-hadis doib jadi dia salah dengar Karena memang dia pendengarannya kurang kuat, atau dia pikun. Banyak ada hari-hari yang pikun gitu. Meski pikun dia tetap aja mau belajar, saking semangatnya. Udah gitu, tetap juga ngajarin orang dengan kepikunannya itu, ya seperti uh, seorang perawi yang bernama Laih bin Abi Sulaim, di mana orang-orang melihat. Kenapa orang nggak mau nerima hadis dari dia? Ya bagaimana mau nerima? Pernah kata-kata diceritakan oleh Yunus bin Abdullah, aku melihatnya dia. naik nimbang, eh, naik menara untuk azan pada waktu duha, azan zuhur pada waktu duha itu menunjukkan bahwa dia pikun, artinya enggak beres dengan ingatannya. Nah, kalau begitu hadisnya tidak bisa diterima, gitu kira-kira. Nah, jadi untuk uh, menyampaikan fadilah amal pun harus bersumber pada hadis-hadis yang sohik. Akan tetapi para ulama memberikan kelonggaran. terhadap hadis-hadis yang e, lemah tetapi tidak sampai pada derajat palsu atau murkab. Tapi bagaimana membedakannya? Nah itu yang bisa membedakan hanyalah para ahli hadis. Kita sebagai orang awam hanya ngikut aja, ngikut aja apa kata ulama dengan membaca buku-buku mereka. Maka dalam khusus dalam fatiha amal hadis itu diklasifikasikan menjadi hadis yang makbul, artinya diterima. Hadis yang diterima itu ada dua tingkatan soeh dan hasan. Kemudian ada Lagi di samping itu hadis marbut ditolak, tapi yang marbut juga diklasifikasi. Ada yang sangat, ada yang lemah ringan, ada yang lemah parah, ada yang palsu. Yang lemah parah dan yang dan palsu ditolak sama sekali. Tapi yang lemahnya ringan, nah sebagian besar ulama mutakatdimin atau ulama era masa lalu era awal, ya, kebanyakan dari mereka menerima hadis-hadis tersebut sebagai fadilah amal. Dia sampaikan, dia riwayatkan, tetapi tetap tidak meyakininya sebagai ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti perkataan Imam Ahmad yang cukup terkenal, izarawainna fil akam walhalal walharam tashadda danafil asanit, wa izarawainna fil fadail wa ma yataallahu filhalal walharam tashahal nafil asanit. Kalau kami meriwayatkan tentang hukum halal haram, tentang hukum, maka kami ketat dalam menyaring sanat. tapi kalau dalam masalah Fatiha'il al-A'mal me, me, yang tidak berhubungan dengan hukum halal haram maka kami longgar dalam menerima sangat maka ada seorang rawi misalnya Imam Ahmad memperlakukannya, kalau dia meriwayatkan tentang hukum ditolak, tapi kalau dia meriwayatkan tentang keutamaan sebuah amal yang sudah ada misalnya keutamaan sholat, pahalanya puasa, maka dia diterima atau meriwayatkan tentang akhlak. perawi itu namanya adalah Rujdin bin Saad. itu kata kata Imam Ahmad kalau dia tentang hukum ditolak tapi kalau dia menyebarkan tentang keutamaan akhlak, berbuat baik, nah itu diterima. Diterima dalam artian ditampung untuk dipertimbangkan. Ya, jadi maka banyaklah para ulama yang memasukkan beberapa hadis lemah yang ringan kelemahannya ke dalam kitab-kitab mereka sebagai eh, dengan tujuan menjadi penguat ee eh, Fatilah amal itu khusus untuk fatilah amal bukan tidak boleh bicara masalah hukum kalau sudah bikin syariat baru bikin hukum sunnah wajib makruh haram maka itu tidak diterima hadis selemah sekecil apapun kelemahannya harus hadis yang sahih tapi kalau cuma sekadar untuk menerangkan pahalanya ini sekian dosanya ini sekian atau tambahan anjuran untuk berbuat baik maka itu diperlonggar oleh Para ulama Dan saya pun Pada buku ini juga Menempuh jalur itu Tetapi dengan tetap Menjelaskan Kedaifan sebuah hadis Apabila dia memang Ada kelemahan di dalamnya Nah bagaimana Praktek beramal Terhadap hadis daif itu Itu diterangkan oleh ibnu Taimiyah? Ini terakhir Ibn Ta'imiyah dalam majmu fatawa Pengamalan hadis ta'if itu Ditetapkan berdasarkan dalil yang telah soheh Misalnya Masalah puasa Senin Kamis Itu kan dalilnya soheh Nah tinggal lagi kalau ada Dalil yang lemah Hadis yang lemah menceritakan pahala puasa Senin Kamis itu sekian Nah itu kan tidak berpengaruh pada hukum puasa Senin Kamis yang pasti sunnah itu sendiri Dia cuma menambah gairah Menambah semangat orang untuk melakukannya Ya Atau telah suhai bahwa amal itu dibenci oleh Allah berdasarkan nas Atau teks dalil atau ijma Misal membaca Al-Quran, tasbih, doa, sedekah, membebaskan budak dan lain-lain Maka bila diriwayatkan hadis yang berisi keutamaan sebagian amal yang disunahkan Dan tentang pahalanya atau tentang dosa, dibencinya suatu perbuatan Serta hukumannya, maka ukuran pahala dan dosa Serta berbagai macamnya, bila diriwayatkan sebuah hadis yang kita tahu dia bukan hadis palsu maka bolehlah meriwayatkannya dan mengamalkannya. Sekalipun juga belum dijamin sahih, Karena dia tidak berpengaruh pada hukum. Dia hanya untuk menyemangati. Yang Tapi dipastikan bahwa sanatnya tidak palsu. Kalau hadisnya palsu, atau hadisnya mungkar, mungkar itu artinya menyalahi riwayat yang lebih kuat, atau kelemahannya sangat parah, maka dia harus ditolak sama sekali. Siapa yang bisa menentukan itu? Para ulama. Para ulama hadis yang telah berkecimpung Di dalam lautan hadis ini Kita tinggal mengikuti saja Mana ulama yang kita anggap credible Dengan membaca buku-buku mereka Demikian pengantar Terhadap kitab Tarifus Salihin Yang berisi fadillah fadillah amal Dan buku ini memang disusun Sengaja saya susun Untuk mempermudah pengajian Majlis-majlis taklim Pengajian-pengajian bisa disampaikan oleh siapapun Disusun dengan bahasa-bahasa yang ringan Dan diharapkan diterima di semua kalangan Karena yang namanya kita menganjurkan amal baik adalah e, Kalau bisa dakwah di awal itu adalah dakwah Berupa motivasi seperti ini Kepada masyarakat awam dari yang heterogen Kita menyampaikan materi-materi yang berisi motivasi Dan para ulama pun banyak yang menulis seperti itu Misalnya kitab di Abu Salihin ya, Yang berisi hadis-hadis tentang amal-amal baik dan amal-amal buruk diceritakan, tapi hanya ada hadis-hadisnya dan saya juga mengambil metodologi dari kitab-kitab tersebut seperti kitab At-Tarrib, Wat-Tarhib lalu kemudian menjelaskan sedikit makna dan kandungan hadis tersebut berdasarkan poin-poin supaya mudah dicerna dan dihafal oleh para jamaah bagi para ikhwah yang mendapatkan buku ini silakan menghubungi Ustaz Setiawan atau Uh, pengurus masjid kalau mau beli transaksinya harus di luar masjid ya. <guruh> Jangan bertransaksi di dalam masjid karena itu tidak berkah, didoakan la fi fi, fi kata Rasulullah. Tidak ada berkah, uh, tidak diberkahi oleh Allah jual belimu kalau dilakukan di dalam masjid. Sebagian ulama ada yang mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Baik makruh maupun haram berarti itu dilarang. <guruh> Jadi kalau mau transaksi transaksi di luar ruangan masjid. Demikian Sudah azan ya Mudah-mudahan ada tambahan Sekiranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ketika seorang sudah dihubungkan orang orang menjadi mempunyai langkah Bisa kata dia untuk berubah Pak takdir tidak bisa berubah, Pak. Sudah ditulis oleh Allah di lahul mahfuz. Kalau dia berubah itu namanya badak akidahnya Syiah. Akidahnya Syiah karena asa awalnya dia menetapkan bahwa yang menjadi imam setelah siapa itu Abu Ja'far setelah Ja'far adalah anaknya Ismail. Eh ternyata Ismail meninggal sebelum Ja'far akhirnya udah diganti. Allah mengganti yaitu dengan Musa. Musa Kazhim. itu kenapa jadi Allah mengubah takdir? Itu enggak mungkin. Dan juga tidak mungkin kalau Allah telah tetapkan dia sebagai penghuni neraka diubah ke surga atau penghuni surga diubah ke neraka dalam takdir yang sudah diketahui oleh Allah. Dan itu bukan urusan kita takdir yang sudah diketahui Allah itu. Tapi kan kita tak tahu. Tidak ada manusia yang diberitahu oleh Allah kamu penghuni surga atau kamu penghuni neraka kecuali beberapa. Beberapa sebagaimana yang dijamin oleh, oleh Rasulullah s.a.w. sebagai penghuni surga Atau para nabi dan rasul Dan orang-orang yang disebutkan dalam nas Itu beda, tapi itu hanya beberapa Tapi secara umum tidak kan tidak dikasih tahu Kita kan tidak tahu kita di surga atau di neraka Maka kita optimis Kita optimis bahwa kita adalah Semua kita ini adalah penghuni surga Harus optimis, tapi tidak boleh Yakin Tidak boleh terbetik dalam diri kita eh, Menangguhannya penghuni, eh, penghuni surga atau apa, banyak orang yang bikin uh, apa, nama di akun-akun media sosialnya penghuni sorga itu nggak boleh itu sebenarnya kalau pencari sorga boleh tapi penghuni sorga tahu dari mana dia bakal jadi penghuni, penghuni sorga gitu. nah jadi mentazkiyah atau mensucikan diri sendiri itu nggak boleh tapi optimis itu wajib ya setiap kita wajib optimis bahwa kita adalah para penghuni sorga maka kita nggak perlu mikir E, apa gimana ya kalau saya sebagai penghuni neraka masih bisa bebas nggak saya tahu dari mana kita penghuni neraka kita penghuni neraka orang lain juga kita nggak bisa tetapkan tuh orang misalnya jawa dia tuh kayaknya penghuni neraka bisa nggak ya dia bebas tahu dari mana kita ya bisa jadi sebelum meninggalnya tadi seperti hadis tadi Abu Lubain Mas'ud tadi dia sempat berbuat baik sempat tobat Nah mau apa kita maka tidak boleh menetapkan atau biar benci bagaimanapun kita kepada seseorang mengatakan dia itu kamu tuh pasti masuk neraka itu enggak boleh karena ada hadis yang e, yang menceritakan tentang hal itu nanti lah insyaallah saya kisahkan di mana dua orang yang e, ber, bertengkar satunya orang baik tapi akhirnya muncul keluar kalimat kamu tidak akan diampuni oleh Allah malah dia yang dimasukkan ke neraka sementara yang si berdosa tadi malah diampuni oleh Allah karena kelancangannya mendahului takdir Allah nah, jadi kita sebagai manusia tidak tidak perlu mikir Allah mau tetapkan saya atau si fulan atau siapapun Penghuni surga atau penghuni neraka Kita hanya berharap Dan kita wajib berpikir optimis Insya Allah saya ditakdirkan oleh Allah penghuni surga Dan tidak akan singgah ke neraka Maka kita dengan optimis itu kita berbuat Sebaik-baiknya Jadi takdir Allah Tidak mungkin berubah dalam dimensinya Allah Adapun hadis-hadis yang menjelaskan Adanya takdir misalnya sesuatu yang bisa memperpanjang umur silaturahmi memperpanjang umur misalnya apakah itu berarti Allah mencoret ajal? enggak bukan itu pengertiannya bagaimana pengertiannya mudah-mudahan nanti bisa kita bahas pada kesempatan berikutnya yang jelas bukan mengubah Allah mengubah takdir bukan mengubah dalam artian Allah tidak tahu sebelumnya lalu kemudian mengubah keputusan enggak enggak mungkin bukan Tuhan itu ya tetapi yang benar adalah dalam dimensi manusia Seakan-akan itu sudah mustahil, tetapi tetap bisa terjadi. Nah, misalnya orang dengan orang sudah punya anggota keluarga ini sudah uh, sudah menunggu ajal, kanker stadium 4 misalnya. atau lebih parah lagi stadium empat setengah deh, misalnya. Tapi nggak mungkin dalam dokter manapun akan mengatakan sudah tinggal tunggu ajal saja. Tetapi dengan doa, kekuatan doa bisa saja dia sembuh total. Nah, itu itu yang disebut dengan mengubah takdir. Bukan takdirnya Allah, tapi dimensi kita. dimensi kita yang manusia ini yang seakan-akan merasa bahwa itu sudah tidak mungkin dalam ukuran kita, tetapi tetap masih bisa mungkin di sisi Allah gitu kira-kira ya, demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu mudah-mudahan nanti insyaallah Allah izinkan kita untuk bertemu kembali dan salah jangkangnya saya mohon maaf wabillahi wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh